السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونصطعفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فهو المهدي وما يضلل فلان تجده وليا مرسدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. muslimun bahasa muslimin jamaah jumah masjid Al-akbar rahimakumullah marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takqwa kita dalam arti iman dan takqwa yang sebenarnya kualitas iman yang tidak hanya baik untuk sendiri tetapi iman dan takwa untuk komunitas terkecil di sekitar kita entah itu keluarga tempat bekerja ataupun komunitas di RT RW kita karena hanya dengan modal takwa yang demikian itulah maka Allah menggaranti Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri ketika Orang di komunitas itu terdapat orang-orang yang muslih. Sebaliknya, kalau kita baik sendirian, tidak ada jaminan dari Allah. Allah hendak menyelamatkan negeri yang tercinta ini. Dalam sebuah ayat Allah berjanji, Wa wa muslihun dan Tuhanmu sungguh tidak akan menghancurkan suatu negeri manakala selagi Di negeri itu ahlinya orang-orang yang muslih. Bukan sholih untuk dirinya sendiri. Tetapi muslih. Melakukan perbaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk di sekitarnya. Jamaah rahimakumullah. Tidak heran kalau kemudian Allah berpesan. Pesan yang pendek tetapi luar biasa. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jaganan dirimu dan ahlimu. keluargamu dari api neraka artinya ojo selamat tarpidwi nah menjaga keluarga yang berkualitas ini ternyata bukan pekerjaan yang simple kenapa para ahli mengatakan perbaikan sebuah negara awalnya adalah keluarga sekolah sehebat apapun semahal apapun gurunya itu pada mengeluh kalau keluarga tidak peduli kepada pendidikan anak-anaknya. Dengan kata lain, 80% urusan guru itu sekolah eh selesai, kalau rumah itu selesai. Jadi keluarga menjadi luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Melaksanakan ayat Allahku angfusakum ahlikum nara ini bukan saja sulit tetapi sulit sekali. Sulit sekali. Mengapa para pakar meramalkan bahwa kompleksitas tantangan keluarga ke depan itu rumitnya, akselerasinya seperti deret ukur. Sedangkan kompetensi kita, orang tua, ayah, ibu di dalam menghadapi tantangan itu berjalan timik-timik seperti deret hitung. Artinya dari tahun ke tahun selalu terjadi kesenjangan, disparitas Antara rumitnya tantangan dengan kemampuan kita menghadapi tantangan itu Dalam teknologi informasi misalnya kita sudah mengenal cyber crime Setelah itu cyber prophetic, cyber menjadi panutan anak-anak kita Terakhir bahkan sudah menjadi ancaman cyber religion Ya, cyber menjadi agama baru, ya, yang dianut oleh kebanyakan orang. Bertanya kepada al-agama bukan ke Ustad, tapi semua tanya ke cyber, ya, kembah Google namanya. Ya. Ini menjadi seolah-olah menjadi agama baru. Bahkan tanda-tanda yang lain adalah putra-putri terbaik bangsa ini terbaik yang kemudian terpilih menjadi birokrat. Menjadi legislator, ya, bupati, gubernur, pejabat, macam-macam. Kata KPK, 60% dari mereka berurusan dengan pidana dan penjara. Lebih dari separuh. Apa artinya rumitnya tantangan ini memang tidak bisa dilakoni, dihadapi sendirian. Itulah pentingnya sebuah sinergi. Di dalam bagaimana menjaga iman keluarga kita dan lingkungan kita. Mengapa harus sinergi? Kalau boleh bukan satunya atau salah satunya, mungkin bahkan satu-satunya cara untuk menghadapi ini sinergi. Dalam perdefinisi, sinergi itu dikatakan is the whole, is the greater than the sum of part. Kalau jumlahnya itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. satu tambah satu lebih besar dua itu sinergi kalau sejajar satu tambah satu sama dengan dua ya kalau arah vektornya berlawanan ya bisa berkurang ya satu tambah satu lebih kecil dua kalau sinergi itu fokus kepada satu tujuan satu orientasi maka itu satu tambah satu sama dengan atau lebih besar dua contoh sinar matahari kalau sinarnya sejajar itu menerangi bumi tetapi kalau difokuskan dengan lensa cembung maka bisa membakar kapas kekuatan sinar berubah menjadi membakar itu kekuatan sinergi Nah, bagaimana kaitan dengan membentengi keluarga tadi barangkali kita butuh patuh reorientasi yang kedua reposisi Apa maksud reorientasi? Reorientasi tentang pendidikan anak atau regenerasi kita itu mau dibawa kemana? Orientasi ini sudah given, diberikan oleh Allah. enggak usah ngarang. Seperti dalam doa kita yang dibimbing oleh Nabi Allah Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata'ayun. Waja'alna lilmuttaqina imamah. Ya Allah berikan kepada anak cucu kami anugerahkan pada anak cucu kami yang menyejukkan pandangan mata kami satu yang kedua waja'alna lil muttaqina imama jadikan anak cucu kami imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa mestinya ada dua visi ya di dalam kita berkeluarga membesarkan menyelamatkan anak cucu kita di samping qurrata ayun imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi faktanya betapa banyak orang yang melakukan atau sudah menjadi re atau disorientasi di dalam menyekolahkan anaknya. Yang kemarin ini kan baru selesai ribut cari sekolahan, cari sekolahan pendaftaran ya. Selalu dipilih adalah sekolah yang terbagus Untuk bisa masuk perguruan tinggi ternama. Untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Untuk mendapatkan status sosial yang terbaik. Kemudian menikah yang baik-baik. Setelah selesai itu. Ditanya sama teman. Gimana anak-anak? Alhamdulillah. Anak saya sudah selesai. Sudah mentas semua. Sudah jadi orang semua. Enggak ada yang jadi orang-orangan. enggak ada yang jadi beban. enggak ada yang seolah-olah selesai. Terus, kalau orientasi pendidikan hanya untuk itu, maka dikemanakan doa kita. Wajalna lil mutaqina imamah itu. Mau ditaruh di mana doa yang satu ini? Kok kebanyakan kita memilih orientasi pendidikan hanya untuk bekerja bukan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini saya kira perlu kita reorientasi, kita luruskan kembali fokus agar kita tidak bingung, tidak sibuk. Kadang-kadang umat Islam ini sibuk atau bingung atau bernari-nari di bawah gendang orang lain. Orang lain pakai dangdut kita menari dangdut, orang lain aboh roncong kita menari keroncong. Karena kita lupa orientasi visi keluarga kita. Kalau kita luruskan ke situ, insya Allah kita tidak akan terlalu kebingungan. Yang kedua adalah reposisi. Mengapa harus reposisi? Hari ini banyak sekolah-sekolah terbaik ternama yang kemudian menawarkan paket berbudi berprestasi. Berahlak mulia berprestasi. Pokoknya antara prestasi dengan ahlak. Tentu tidak salah. Bagaimana itu teori marketing memang sangat menjual. Tetapi tagline ini, branding ini sering menjadikan pada keluarga orang tua over expectation. Terlalu banyak berharap. Lalu orang tua mentang-mentang sudah membayar mahal dan kemudian sekolah itu berapa, boarding atau full day atau semacamnya seolah-olah. Urusan pendidikan bisa diserahkan total kepada sekolah. Orang tua bebas dari urusan-urusan pendidikan. Jadi pasrah bongkoan. Opo jari sekolah, norok buntek atau apalah namanya. Ya. Tentu ini tidak bisa. Tentu ini tidak bisa. Mengapa? Saya tahu persis. Sekolah di Indonesia, beban kurikulumnya sudah tidak karu-karuan banyaknya. Beban pendidikan, pengajaran itu sudah berat sekali. Sulit untuk diharapkan adanya guru yang dengan ikhlas mendidik ahlak anak-anak kita. Kalaupun ada tidak banyak, hanya sekolah-sekolah tertentu saja. Oleh karena itu sekali lagi jangan harapkan sekolah dengan PR yang berkelebihan. Nah mungkin. Oleh karena itu saya kira perlu ada reposisi. Apa maksudnya? Yang pertama keluarga pastikan sebagai madrasah pertama dan utama. Keluarga sebagai madrasah pertama dan utama. Ayah sebagai kepala sekolah. dan ibu sebagai guru yang utama ayah sebagai kepala sekolah karena itu ayah harus bertanggung jawab merencanakan kurikulum, disiplin keluarga budgeting keluarga dan semacamnya bertanggung jawab kalau ayah menyerahkan semuanya kepada guru ayah hanya urusan cari uang urusan listrik ayah ledeng mampet ayah TV rusak ayah maka ayah demikian ini bukan ayah kepala sekolah tetapi ayah penjaga sekolah jadi kayak pak bon pak bon kira-kira begitu nggak bisa nggak bisa itu yang pertama reposisi yang kedua adalah sebagai kepala sekolah dia sebagai harus bertanggung jawab ya atas baik buruknya degenerasi Mohon maaf Baik buruknya sebuah generasi. Peran boleh berbagi kepada ibu. Ma, Bu, aku tak golek duit, tolong anake dipimpin ya, diopeni ya. Peran boleh berbagi, tetapi tanggung jawab tidak bisa dialihkan tetap kepada sang ayah. Suami istri enggak bisa mengajar anaknya sendiri. Matematika, fisika, kimia enggak bisa. Dulu pernah belajar sih, tapi dulu enggak bisa, sekarang lupa kira-kira. Lalu dititipkan kepada sekolah, ya, kepada pondok. Peran boleh berbagi kepada guru di sekolah atau ustadz di pondok. Tetapi sekali lagi tanggung jawab tidak bisa diambil alih. Tidak bisa di take over kepada guru atau ustadz, tetap kepada sang ayah. Maka para ayah yang paling bertanggung jawab Menjadikan anaknya itu Yahudi, Majusi, Nasrani, Liberal, ataupun Muslim yang baik Jadi kembali ayah Peran boleh berbagi Tapi tanggung jawab tidak bisa dialihkan Yang ketiga Ibnu Lqayim juga menegaskan, jika sekarang kedapatan, anak-anak kita natal, bahkan perpu kebiri, yang dibaca langsung oleh Pak Jokowi, itu judulnya perpu kejahatan, bukan hanya kenakalan anak, sudah levelnya jahat, mengapa anak-anak sekarang banyak yang jahat, sudah di atas nakal, maka, Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud mengatakan yang paling bertanggung jawab adalah ayah sekali lagi, ayah mengapa seorang anak dinasabkan kepada ayah itu bukan cuma-cuma tetapi menunjukkan kepada siapa Allah kelak hendak meminta pertanggungjawaban baik buruknya anak ini kepada ayah Makanya jelas Fatimah binti siapa? Ahmad bin siapa? Ini jelas kepada siapa Allah hendak meminta pertanggung jawaban kepada ayah. Bukan ibu, bukan guru, apalagi suster atau pembantu rumah tangga. Jamaah rahimahumullah, waduh saya sudah jadi kakek. Maksud saya ayah bukan sekedar ayah, tetapi juga kakek. Betapa banyak orang yang kemudian anaknya pinter, deh, anaknya pinter, bahkan soleh, bahkan mengerti, ya, dia membiayai bapaknya, tetapi kemudian dia menikah kepada orang kepada seorang wanita yang tidak pandai mendidik anak. Konon ini cerita nyata dari kalangan sosialita. Maka lahirlah cucu Yang pinter juga Sekolah di SMA 8 Jakarta Tetapi betapa kagetnya kemudian Si cucu ini naik kelas 2 Ketemon, ketahuan, terlibat dengan narkoba Dan dipenjara. Kata sang kakek gagal Ustaz saya sebagai orang tua Habis keluarga saya Habis impian saya Padahal sang kakek ini juga seorang ustaz apa artinya kewajiban yang saya sebutkan regenerasi tadi kuangfusakum bukan berhenti kepada ayah tetapi juga kakek kalau boleh saya ambil umur tugas kita belum selesai sampai kira-kira umur 70 tahun hitungannya begini umur 25 mungkin kita menikah kita menantu atau kita mantu Umur 50-51 tahun. Itu kalau cepat. Ya. Kita punya cucu umur 52 tahun. Ya. Cucu kita lepas dari SMA. Cucu kita lepas dari tantangan ujian yang paling berat SMP-SMA. Kira-kira anak cucu kita umur 18 tahun dan kita sudah umur 69 atau 70 tahun. Jadi sampai 70 tahun kewajibanku angfusakum wa ahliku menara ini belum selesai. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau anak kita lebih hebat ketimbang kita. Kemudian cucu kita lebih hebat ketimbang anak kita. Maka tiga generasi ke depan Indonesia akan berjaya. Tetapi kalau nasibnya seperti gergaji. Naik turun, naik turun, naik turun. Maka. Jangan salahkan siapa-siapa. ya Apalagi sudah disorientasi. Tidak ada lagi orang tua yang memimpikan anaknya sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau negeri ini dipimpin oleh politisi yang tidak peduli bahkan sinis kepada umat Islam. Silahkan ditunggu. Kalau kemudian kita tidak segera melakukan reorientasi Dengan yang cara yang sebaik-baiknya Mudah-mudahan Renunganku ang fusakum wa naro Ini memberikan kekuatan kepada kita Untuk kembali pada khidtah Menegakkan agama diri kita keluarga kita agar soleh dan muslim di sekitar kita. Barakah Allahu liwal kubikur anil adim hakim alim Alhamdulillah. Alhamdulillahilladhi hadana lihada wma Allah. ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa muhammad wa ala ali awal kekurangannya adalah karena banyak orang tua ibu bapak yang tidak mengerti hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua Kalau di pondok dulu ada pelajaran itu, tetapi lo panjenengan sekolah di SD, SMP, SMA, setahu saya nggak ada kurikulum atau mata kuliah bagaimana tanggung jawab hak suami, istri dan orang tua, nggak ada kan? Nggak ada, nggak ada sekolah menjadi orang tua, lawang sekolah urusan gigi saja itu kuliahnya lima tahun. Ya, nanti spesialis itu tambah lagi empat tahun itu ngurusi untung menit ini ngurusi anak sepanjang tahun nggak ada sekolahnya kalaupun ada itu hanya khotbah nikah yang durasinya 15 menit itupun kalau didengarkan biasanya bapak-bapak nggak -bapak pernah mendengarkan Kenapa karena sibuk ngapal nih kobil tuh nih -hah -hah. biar nggak lupa dibonto lupa pisan sehingga ceramahnya apa tadi sama sekali, kemudian menikah kemudian punya anak maka mereka mendidik anak serba improvisasi serba improvisasi opo jari bapak kumbien kereng saya keren, bapak kumbien ngamuan, ngamuan bapak kumbien main perintah, main perintah bapak kumbien main marah, aku marah tidak ada ilmu sama sekali, padahal sekarang anak-anak milenium ini nggak bisa dimarahi Anak sekarang gak bisa dikandani. Betul? Dikandani nyel, Dimarai minggat. Panjera musuhi semakin ada jarak antara orang tua dengan anak. Akibatnya anak bergaul dengan pering lingkungannya. Dan jauh dari orang tuanya. Totally different. Harus ada ilmu. Sekali lagi. Harus ada ilmu menghadapi anak gen Y, gen Z. Atau generasi milenial yang semacam ini. siang nanti bersama teman-teman saya mau berdiskusi bagaimana membuat madrasah orang tua parenting class Buh untuk wali murid entah nanti untuk yang hendak menikah ya ada semacam ya short lah 6 kali pertemuan atau berapa untuk dibekali ya agar sedikit punya ilmu ya Tidak, ya nekat, ya nekat Tapi sudah teman lah Maksudnya bodoh nekat, tidak punya ilmu Balas, selalu kawin Kawinnya gampang Apa ini anak ini loh Membesarkan anak ini loh Kalau tidak mengerti ilmunya Sementara eranya sudah berbeda Silahkan, anak sekarang tidak bisa dituturi Tidak bisa dikandani Silahkan coba aja Ini hasil penelitian Dan kalau orang tua tidak meminterkan diri bagaimana berkomunikasi dengan anak zaman milenial. Maka di mana-mana terjadi permusuhan antara anak dengan orang tua. Mudah-mudahan kita sadar kembali akan peran kita dan tanggung jawab kita. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمد النائمين حمد يوالفي نعمه وهو يكافئ مزيدا يا رب لنا لك الحمد كما يبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات al والمسلمات الاحياء منهم والاموات innaka سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً واجعلنا ya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar wa athimnal jannata mal ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin allahumma inna nas'aluka nafsam mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna fi al ta'i subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin ibadallah inna wa ihsan wa yuridub waswa'an wa yuridub khayrun lakum la'alakum tadzakkarun wa akbar